Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin Wa sallama dasliman kathira Amma ba'd Alhamdulillah Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan Kenikmatan-kenikmatan kepada kita Kenikmatan yang Wahiran Wabatinan Di antaranya Pada Malam ini Allah Ta'ala Masih memberikan kepada kita Kenikmatan berupa Dipertemukan dengan Malam-malam terakhir Pada bulan Ramadhan Bagaimana kita diberi taufik Allah bisa menyambut kedatangan Ramadhan. Semoga Allah Taala memberikan kesempatan kita untuk menyempurnakan bulan ini dan mengisi sisa waktu bulan ini dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhwatulfilah, Rahimani wa Rahimakumullah. Alhamdulillah Kita diberi kemudahan oleh Allah Azza wa Jal Untuk bisa bertemu pada Masjid ini Di kesempatan ini Untuk Sama-sama mempelajari Salah satu dari Ilmu yang penting Yaitu Mempelajari tentang Tilawatul Quran cara membaca Al-Qur'anul Al Karim Jazakumullahu khairan kepada panitia kita sampaikan rasa syukur di mana telah memberikan upaya terselenggaranya kegiatan ini semoga Allah taala berikan keberkahan dan al qabul atas apa yang telah diusahakan oleh panitia seluruhnya dan juga kepada ikhwah sekalian semoga Allah taala memberikan kemudahan untuk kita bisa menjalani kegiatan belajar ini di salah sela waktu kita beriktikaf atau semagian kita. Baik ikhwatifillah rahimanirrahimakumullah materi yang akan kita pelajari adalah tentang Qiraatul Quran tentang membaca Al-Quran Al-Quranul Karim adalah min a'zhamin ni'am termasuk kenikmatan yang paling besar yang Allah taala anugerahkan kepada manusia Allah taala menurunkan Al-Quran sebagai ni'mat sebagai anugerah yang sangat besar dengannya Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan manusia dari al-zulumat menuju cahaya Allah subhanahu wa ta'ala dari kejahilan dari kesyirikan dari kemaksiatan menuju Menuju Ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Menuju Al-iman Wal-ilm Wal-amal as-salih Maka se Sepantasnya Dan adalah kewajiban Bagi kita untuk mensyukuri Kenikmatan tersebut Allah subhanahu wa ta'ala Firman Laqad mannalahu alal al mu'minina id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul al kitaba wal hikmah wa in kano min qablu la fi dhalalim mubin sunguhnya Allah taala telah memberikan anugerah Minna, anugerah kepada orang-orang yang beriman Tatkala Allah Taala mengutus seorang Rasul dari kalangan mereka, membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, wa yuzakihim dan mensucikan jiwa mereka, wa yali kitab wal hikmah dan Allah mengajari mereka dengan wasilah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yali kitab wal hikmah, mengajarkan kepada mereka alkitab wal hikmah. Dan sungguhnya mereka dahulu dalam keadaan sesat dengan kesesatan yang nyata. Oleh karena itu adalah Kewajiban kita untuk bersyukur di kenikmatan Allah Subhanahu Wa Taala. Hidayah, mendengarkan Al-Quran, hidayah, Mengilmui Al-Quran, hidayah, mengamalkan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahimakumullah. Al-Quranul Karim. Adalah sebaik-baik perkataan, sebenar-benar perkataan, karena Al-Quran adalah kalimul Allah. Layak tihiil baitul mimbin yadahi walamin khalfih. Ucapan Allah Taala yang tidak ada sama sekali kebatilan ya. dari segala arahnya. Tidak ada kebuatan yang uh, Mencampuri Al-Quranul Karim Semuanya adalah al-haq Semuanya adalah Kebaikan Karena Al-Quran adalah kalamullah Dan kalamullah adalah Salah satu dari sifat Allah Azza wa Jal yang mana kita meyakini bahasanya sifat Allah adalah sifat yang sempurna, yang tidak ada sedikitpun kesalahan, kekurangan, cacat, aib. Demikianlah Al-Quranul Karim. Allah Taala turunkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui Malaikat Jibril Alaihis Salam. Kemudian sampai kepada kita diajarkan kepada kita oleh para sahabat rasulullah saw secara bersilsilah berurutan dari generasi generasi dari generasi yang pertama yaitu generasi sahabat rasulullah anhum kemudian generasi berikutnya tabiin dan kemudian secara berangsur-angsur secara bertahap secara mutawatir sampailah Al-Qur'an kepada kita seluruhnya sehingga bisa kita membaca Al-Qur'an seperti ketika Allah taala menurunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an memiliki keistimewaan yaitu teranggap sebagai ibadah, ya, membaca huruf-huruf Al-Quran adalah merupakan suatu ibadah. Di mana dalam suatu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa membaca satu huruf dari huruf-huruf Al-Quran akan membuahkan. Satu kebaikan Dan satu kebaikan akan dilipatkan Dengan sepuluh kebaikan Itulah di antara keistimewaan Kita membaca Al-Quran Yaitu akan dinilai sebagai Suatu ibadah dengan kita membaca Huruf-hurufnya Nah Allah subhanahu wa ta'ala Telah menjamin akan Kemurnian Al-Quran Allah Ta'ala akan Menjaga Al-Quranul Karim Menjamin penjagaannya Sehingga tidak akan ada perubahan Tidak akan ada penambahan dan pengurangan Jaminan yang tidak Allah berikan Kepada kitab-kitab selain Al-Quran Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafizun dan sungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an Adz-Dzikra al dan sungguhnya kami lah yang akan menjaga menjaganya sehingga alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala la yukhlifu al-mi'ad Allah senantiasa memenuhi apa yang telah Ia janjikan Sehingga yang kita dapati sekarang ini Adalah seperti yang Diturunkan Pada Awal mulanya Allah Ta'ala semantiasa menjaga Al-Quran, kemurniannya Lafat-lafatnya ya, Tulisannya Pemahamannya Selalu saja Allah Ta'ala Melindungi dari berbagai macam Upaya-upaya untuk merubah Al-Quran, ya, mengurangi dan menambah dan menyelewengkan. Nah, dan penjagaan Allah Azza wa Wajalla terhadap Al-Quran adalah penjagaan yang menyeluruh, ya, baik itu dalam sisi pemahaman, ya, ataupun dari sisi bacaan dan tulisan. Dan penjagaan tersebut terwujud dengan sebab diantaranya keberadaan para ulama, rahimahumullah para ulama dan juga para qurra, para ahli qiraah yang diitilah dengan taufik Allah swt. Ta mereka menjadi sebab. Ya terjaganya Al Qur'anul Karim dari segala sisi, dari bacaannya, dari tulisannya, dari pemahamannya. Nah, Bismillahirrahmanirrahimullah, kita sebagai seorang Muslim tentunya wajib berupaya untuk bisa menjadikan Al Qur'an itu sebagai pegangan hidup kita sebagai sesuatu yang mulia yang senantiasa kita muliakan sehingga kita harus berusaha untuk terus membaca Al-Quranul Karim dan mempelajarinya nah, ikhwati fillah rahimahul rahimahullah pada kesempatan daurah ini kita akan e, mengambil salah satu dari tugas kita yaitu mempelajari bagaimana cara membaca Al-Quran al, -Quran al -Karim, ya. yang mudah-mudahan dengan e, upaya kita memperbaiki mengenal bagaimana cara membaca dengan benar ya, mendorong kita untuk terus mempelajari Al-Qur'an Al-Karim ya terus membacanya ya kemudian menggali kandungan Al-Qur'an Al-Karim sehingga sesuai dengan apa yang telah menjadi uh, sifat Al-Qur'an sebagai petunjuk sebagai syifa sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman betul-betul bisa diwujudkan Nah, ihwatifillah rahimani rahimakumullah. Al-Qur'anul Karim sampai kepada kita dengan dua طريقه ya, dengan dua cara. Sampai kepada kita secara lafaz dan secara tertulis, ya. Al-Qur'anul Karim sampai kepada kita dengan dua طريقه. Dengan طريقه Uh, penukilan lafaz atau bacaan dan juga sampai kepada kita dalam bentuk maktub tertulis ya, dalam mushaf nah. Al-Quran karim disampaikan oleh Allah Azza Azzawajal kepada Rasulullah SAW melalui Malaikat Jibril. Tilafatkan dibacakan oleh Jibril kepada Rasulullah SAW. Didengar oleh Rasulullah SAW melafat-lafat tersebut. Kemudian dibaca oleh Rasulullah sesuai dengan yang dibacakan oleh Jibril kepada beliau secara lafaz. Ya, Al-Quran dibacakan oleh Jibril kepada Rasulullah seperti yang didengar oleh Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lafazkan Al-Qur'an, membacakan Al-Qur'an di hadapan Jibril. Dan kemudian juga beliau menyampaikan kepada para sahabat ya. secara lafadz. Dibacakan oleh Rasulullah, kemudian didengar lafaz-lafaz tersebut oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Nah dan kemudian secara berangsur-angsur terus menerus ya Al-Qur'an kemudian dibacakan secara apa musyafahah ya, dibacakan oleh para sahabat didengar oleh murid-muridnya dari kalangan tabi'in dan terus sampai kepada kita Di samping itu juga Allah taala abadikan Al-Qur'anul Karim secara tertulis Sejak Nabi SAW mendapatkan wahyu Telah terjadi apa? Kitabatul Quran Telah terjadi penulisan Al-Quran Di mana telah ditunjuk beberapa sahabat yang ditugaskan untuk menuliskan Al-Quran Dituliskan oleh para sahabat yang menjadi katabah Yaitu para penulis wahyu Ya Kemudian setelah mereka tulis, kemudian mereka bacakan di hadapan Rasulullah SAW. Dan tentunya walaupun Nabi SAW itu adalah seorang yang ummi, namun beliau tentunya mendapatkan bimbingan oleh Allah Taala dengan wahyunya, ya. sehingga tidak mungkin para sahabat itu menuliskan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang dibacakan oleh Rasulullah SAW. Ya. Walaupun beliau seorang yang ummi yang tidak bisa membaca tulisan. Ya, tidak pernah membaca tulisan Namun Allah Ta'ala Membimbing beliau dan menjaga beliau Sehingga tidak mungkin terjadi kesalahan Dalam menulis ya, Al-Quran ya, Sebagaimana yang uh, Turun Rasulullah maka itulah yang mereka tulis Oleh para sahabat, Para petugas penulis wahyu ketika itu Dituliskan pada Benda-benda uh, yang memungkinkan untuk didapatkan ketika itu seperti pelepah kurma seperti apa kulit pada batu-batu yang pipih dan seterusnya yang kemudian pada masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taalaanhu ya maka tulisan-tulisan yang tercecer yang tersebar ya dikumpulkan ya dikumpulkan dengan petugas yang uh, dikhususkan pula yang diantara mereka adalah Katib Al-Wahy ya, Zaid bin Thabid ya, dan juga yang lainnya dituliskan dalam kertas ya, kemudian terkumpul dalam satu musraf ya. itulah pengumpulan pertama kali ya, di masa Abu Bakar As-Siddiq R.A.W dipindahkan ya Al-Qur'an yang tertulis pada media-media yang berbagai, berbagai macam bentuknya di masa Rasulullah kemudian dituliskan dalam satu mushaf. Kemudian di masa Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu terjadi penyalinan Al-Qur'an ya dituliskan atau disalinlah dari mushaf Al-Imam tadi mushaf yang ee uh, Dituliskan pada zaman Abu Bakar setiap kemudian setelah beliau wafat dipindah dipindahkan kepada tangan Umar kemudian setelah Umar wafat kemudian disimpan oleh Hafsah binti Umar ya, di masa Uthman bin Affan terjadi apa penyadiran Al Qur'an Al Karim ya. dituliskan beberapa mushaf ya. sekian mushaf dituliskan disalin dari mushaf yang pertama kali tadi kemudian disebarkan ke segala penjuru negeri-negeri Islam, ya bersama para ahlinya, ya membawa Mushaf dan mengajarkan, ya dibawakan Mushaf kepada atau ke seluruh penjuru dengan para pengajar-pengajar, ya yang mengajarkan Al-Quran tersebut secara lafal sesuai dengan yang tuliskan dalam Mushaf tersebut, ya kepada penduduk negeri-negeri Islam, nah, sehingga sampailah kepada kita. Al-Quran Baik secara tertulis Dan juga secara Lafau nah, Alhamdulillah Mus'haf sekarang Atau yang sekarang ini ada ya, ya Sudah sedemikian rupa ya Sudah sedemikian rupa Sangat mudah Untuk kita baca Tidak seperti keadaan mus'haf pada awal penulisannya ya. kalau di masa dahulu mushaf itu tertulis ya. Ya, dengan model tulisan yang mungkin kalau kita membaca sekarang mungkin kita tidak bisa membaca ya bentuk huruf-hurufnya kemudian keberadaan titik-titiknya yang membedakan antara huruf-huruf yang mirip bentuknya kemudian adanya harokat-harokat ya. ditambah lagi dengan tanda-tanda waqaf ya itu semuanya sangat membantu dan memudahkan kita membaca Al-Quran dengan dengan baik. Nah, kalau dulu, ya, mushaf tidak seperti yang ada pada kita sekarang ini, ya, belum dilengkapi dengan titik-titiknya. Kita mungkin tidak bisa bedakan mana huruf ba, mana yang da, karena sama bentuknya ya, seperti itu tidak ada titiknya. Ya. Namun tentunya. Ya. Para ulama salaf ya, para sahabat, para tabi'in ya. Kemudian e, generasi awal umat ini mereka sangat memahami ya, terutama mereka para ahli qiraahnya sangat mengetahui dan memahami bagaimana membaca tulisan dalam mushaf tadi walaupun tidak selengkap yang sekarang dalam hal apa? tanda-tanda baca. Nah. Tayyib. Alhamdulillah sekarang ini Musaf sudah ya sudah sangat memudahkan atau dimudahkan ya, dengan keberadaan tanda-tanda tersebut ya, bagi kita untuk bisa membaca dengan benar sesuai dengan kaedahnya. Ditambah lagi ya sekarang banyak kitab-kitab ya, tajwid yang mengupas tentang kaedah-kaedah al Quran. Ya, tinggal kita mempelajarinya tinggal kita mencari guru yang bisa mengajarkannya, ya. tinggal kita berusaha uh, memahami, ya, dengan bimbingan guru tersebut bagaimana membaca Al-Quran dengan baik. Nah, Bismillahirrahmanirrahimakumullah, ya. ini mungkin gambaran mukhtimah, ya. Uh, sebelum kita masuk pada apa yang akan kita pelajari yaitu membaca Al-Quran. Baik. Uh, sebagaimana telah kita sampaikan tadi, ya, di samping kemudahan membaca Al-Qur'an tadi dari sisi telah dilengkapinya mushaf itu dengan berbagai macam apa? tanda-tanda. Kita juga telah diberi kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla untuk bisa membaca Al-Qur'an dengan baik dengan keberadaan apa? buku-buku atau kitab-kitab yang mengupas tentang kaidah-kaidah ilmu tajwid ya. Ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah bagaimana kita membaca Al-Qur'an dengan baik ya. Baik. Apa yang kita pelajari dalam ilmu tajwid? Yang kita pelajari dalam ilmu tajwid eh di antaranya adalah yang pertama tentang pengenalan huruf ya. Tentang pengenalan apa? Huruf. Ma'rifatu al huruf ya mengenal huruf ya mengenal huruf yaitu mengenal dari mana huruf-huruf itu berasal ya kemudian yang kedua mengenal sifatnya ya mengenal sifatnya mengenal makhraj huruf kemudian mengenal sifat huruf yang ketiga mengenal hukum ya. mengenal ahkam hukum-hukum yang terjadi Ya, ketika huruf ini bertemu dengan huruf yang lainnya. Ya. Ketika huruf ini disukun, bagaimana? Apa yang timbul? Ya. Ketika huruf ini di apa ditashdid, bagaimana uh, cara membacanya? Ya. Kemudian mengenal wakaf. Ya. Mengenal wakaf. Nah, itulah kurang lebih yang dipelajari dalam ilmu tajwid sangat sederhana. Ya. Yang pertama adalah apa? Mengenal makhraj ya, tempat keluarnya huruf. Yang kedua, mengenal sifat-sifat huruf. Yang ketiga, mengenal hukum, mengenal waqaf ya. Kemudian ya, tinggal setelah mengenal melatih ya, melatih lisan ya, untuk bisa sesuai dengan apa yang ditulis dalam kaidah, ya, sehingga kalau sekedar mengenal mungkin kita bisa belajar sendiri, ya, mengenal huruf mungkin bisa kita pelajari hanya dengan membaca, ya, mungkin mungkin saja bisa, ya, walaupun juga sulit, ya, tanpa bimbingan guru. Apalagi kalau sudah dituntut untuk melatih, ya, melatih. Melafatkan huruf. Nah ini tentunya tidak mungkin kita bisa menjalani tanpa bimbingan guru. Ya. Hanya mengenal huruf ini dari sini. Ya, sifatnya seperti ini. Mungkin saja ya, sebagian dari uh, teori tadi bisa kita pahami. Ya. Namun tidak mungkin kita bisa melafatkan dengan baik tanpa dibimbing oleh seorang guru. Dan Pada asalnya ya, Mempelajari Al-Quran adalah Sebenarnya adalah secara apa Secara syafahian Secara ya ini, Secara langsung ya, Ada guru Membacakan ya, Kita menyimak, melafatkan Kemudian e, Dari situ Nanti akan diperbaiki Kalau ada yang salah ya, Dan seterusnya Demikianlah yang terjadi dan dijalani oleh para salaf. Ya, di mana Rasulullah S.W.T mengajarkan Al-Quran secara lafaz, secara lafaz dibacakan kepada para sahabat. Demikian pula para sahabat membacakan kepada para tabiin dan seterusnya. Dan keberadaan apa e, tulisan tadi tentunya akan membantu. Kemingkahan pula kaedah-kaedah yang disebutkan dalam buku-buku tajwid juga sangat membantu. Tadi. Nah itulah kurang lebih yang akan kita pelajari ya, pada apa, ilmu tajwid. Nah, Ikhwatulfilah eh, rahimahniu rahimakumullah banyak hadis-hadis yang menunjukkan tentang keutamaan ya, kita mempelajari Al-Qur'an Al-Karim dan berusaha menjadi orang yang mahir dalam membacanya ya di antara hadis yang menunjukkan keutamaan mempelajari Al-Qur'an Al-Karim dan membaca Al-Qur'an Al-Karim adalah hadis khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya ya Mempelajari mempelajari sampai bisa Kemudian dengan e, Kemudian yang Allah berikan kepada dia Kemudian dia mengajarkan Itulah kebaikan Atau salah satu dari e, Sebab kita mendapatkan kebaikan Bahkan menjadi yang terbaik Adalah dengan kita mempelajari, mempelajari Al-Quran Dan juga dengan mengajarkannya Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan dalam hadis yang lain al-mahir bil quran as-safarah al-karam bararah orang yang mahir membaca Al-Qur'an itu akan bersama malaikat-malaikat yang mulia, malaikat-malaikat yang baik yang senantiasa mentaati Allah. Nah. Ya. namun orang yang membaca al-Quran dengan payah ya dengan apa bata berat lisannya mengusapkan huruf-huruf al-Quran ya tetap saja Allah Taala memberikan keutamaan kepada dia ya tetap diberikan kepadanya dua pahala ya. pahala dia mempelajari dan pahala dia e, berusaha payah dalam melafalkan al-Quran al-Qur'an ya baik Ehwati uh, bilah Rabbulahumnu Rabbulahumullah kita Insyaallah akan uh, mulai saja memasuki uh, pelajaran pelajaran inti dari pelajaran Tajwid. Nah. Okey. Oh Malam ini Insyaallah kita akan mempelajari ya secara Garis besar ya. Yaitu tentang ma'rifatu ma al-huruf, mengenal huruf ya. Mengenal huruf ya. Baik, ada berapa huruf hijaiyah? Huruf hijaiyah berjumlah 20 berapa? 29 ya. 29 huruf. Ya. Ada 29 huruf yang kita biasa mengurutkan dari uh, alif, ya, kemudian apa? Ba, Ta, Fa, Jim, Ha, Qo, Dal, Dal, Ra, Zai, Sin, Shin, Sad, Bad ba, wa, ain, wain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, ya, hamzah, ya. Baik. Alif itu sebenarnya apa? Maksudnya adalah hamzah, ya. Alif yang kita sebutkan pertama kali maksudnya itu adalah hamzah, ya. Sehingga dulu kita sering ya mengeja alif fathah a ya itu maksudnya hamzah ya alif fathah a ya baik baik memang ada perbedaan antara alif dengan hamzah ya nanti insyaallah kita akan sebutkan nah huruf-huruf tadi yang berjumlah 29 ya itu masing-masing memiliki apa Kekhususan masing-masing memiliki kekhususan, ya. Yang dengan kekhususan tadi terbedakanlah huruf tersebut dari huruf yang lain, ya. Misalkan ya dengan ba, masing-masing punya kekhususan, ya. Dengan kekhususan tadi ya terbedakan dari huruf ba. Mim, Jim, ya. Ada perbedaan antara Jim dan Mim karena masing-masing punya kekhususan, ya. Toh. Nah, itulah yang akan kita pelajari kekhususan pada masing-masing huruf itulah yang akan kita pelajari sehingga kita bisa melafalkan masing-masing huruf tadi dengan benar. Nah, huruf-huruf uh, yang kita tadi baca urutannya itu, ya. Itu adalah urutan yang disebutkan eh, oleh salah seorang imam Nasr bin Asim ya. Yang mana urutan tadi adalah berdasarkan pada kemiripan bentuk huruf ya. Kita mendapati huruf ba diikuti oleh huruf ta, kemudian apa? sa ya. Kenapa diurutkan seperti itu? Apakah karena mirip sifat-sifatnya antara ba dengan ta dan fa? Tidak, ya. Tapi disebutkan seperti itu karena bentuknya sama, ya. Ba, ta, fa bentuknya sama, ya. Yang beda hanya titiknya. Jim, ha, hol. Juga demikian. Urutannya demikian karena apa? Bentuknya sama. Jim, ha, hol. Nah, nah itu urutan-urutan seperti itu. Ya agar kita mudah saja melafatkan Atau mengurutkannya Menyebutkannya secara utuh semuanya ya, Sehingga tidak ada yang terlewat Ya. Nah dalam pembahasan Kekhususan huruf ya, Maka yang terkait dengannya adalah Ada dua Yaitu apa Kekhususan dari sisi tempat keluarnya Dan kekhususan dari sisi sifatnya, ya, Jadi masing-masing huruf itu memiliki tempat keluar yang khusus dan sifat-sifat yang khusus ya, Yang akan membedakan antara huruf tertentu dengan huruf yang lain nah, Yang pertama adalah kekhususan yang dinamakan makharij atau makharaj huruf ya, Tempat keluarnya huruf Nah itulah yang mungkin akan kita uh, sebutkan secara Uh, global dulu pada malam ini insyaallah makraj ya tempat keluarnya huruf tempat keluarnya huruf adalah asal huruf itu uh, dilafatkan ya taib yang itu uh, bisa kita kenali dengan kita membaca ya membaca teori tajwid Disamping juga dengan kita rasakan Atau kita cermati Saat kita membaca masing-masing huruf ya. Misalkan kita membaca huruf Ba Kita ingin tahu dari mana keluarnya huruf ba ya. Ba ya. Kita bisa merasakan sebenarnya ya. Huruf ba tadi keluar dari Mana Bibir Ba Ab. Ya. Min ya. Dari mana keluarnya Amb um, bibir juga, ya kan? Dengan kita merasakan kita bisa, ya stiraknya, uh, me menebak ya, wah oh, ini dari bibir, ya, wah oh, ini dari lisan, ya, toh, dan itu akan mudah dengan kita mensukun, ya, dengan kita mensukun huruf-huruf. Yang akan kita cari makhruznya ya, Misalkan huruf Lam Coba antum Sukun Al Al Nah, dari mana kira-kira huruf Lam itu berasal Al Bibir atau bukan Bukan, lidah ya. Lidahnya sebelah mana Ujung atau pangkal Ujung atau pangkal Al Ujung Nah, iya Ujung ditebelkan di mana? Langit-langit atau gusi atau gigi? Ya, langit-langit atas, atas sana. Mari, anda, nah, baik. Lam berasal dari tepi depan dengan gusi. Ya. Al, ya. Kalau sin coba, as, as, ah, mana? Dari mana keluarnya urusin bibir atau lidah atau mana lidah ya as ya lidah yang mana pangkal atau ujung ujung nah seperti itu nah namun nah. kalau kita mengkirai-kira sendiri ya akan sulit ya maka walaupun alhamdulillah sudah disebutkan dengan jelas oleh para ulama ya tempat-tempat keluarnya huruf tersebut sehingga kita tinggal mempraktekan ya sesuai dengan apa yang dituliskan dalam teori tadi ya tentunya ya, kita membutuhkan ya seorang guru untuk mencontohkan ya cara melafalkan yang benar ya sesuai dari sesuai dengan apa makhruz yang disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka makhraj huruf dibagi menjadi lima ya. secara umum dibagi menjadi lima ada eh, apa namanya jauh ya. jauh itu apa namanya eh, rongga rongga rongga tenggorokan rongga mulut kemudian yang kedua adalah tenggorokan yang ketiga lidah yang keempat bibir yang kelima, rongga hidung atau pangkal hidung, ya, nah itulah pokok dari makroet ada lima. yang pertama apa? yang pertama adalah rongga, ya. apa itu rongga? rongga ya ruang kosong, ya, seperti ya suatu pipa. Yika, rongganya itulah yang kita maksudkan. Ya, dengan jawf, ya. rongga mulut ya, dan rongga hidung, ya. ruang kosong yang eh, ada pada sepanjang lubang tenggorokan dan ruangan pada mulut itulah yang dinamakan dengan rongga. Yang kedua tenggorokan, ya, permukaannya, ya tenggorokan, kemudian permukaan permukaannya itulah makros yang kedua tenggorokan. Yang ketiga lidah, ma'ruf ya. Atau lisan Yang keempat bibir Yang kelima apa? Rongga hidung Nah itulah lima makhraj Yang disebutkan dalam uh, kitab tajwid Sebagai pokok atau sumber huruf-huruf hijaiyah Huruf-huruf arabiyyah Nah Dari kelima makhraj yang pokok tadi ya Kemudian ada pembahasan yang lebih rinci ya Misalkan uh, Tenggorokan nanti akan dibagi menjadi tiga ya. Tenggorokan ada yang dari pangkalnya Tengahnya, kemudian ujungnya Kemudian lidah juga nanti akan diperinci ya. Karena lidah itu ada bagian pangkal Ada tengah, ada ujung, ada tepi ya. Kemudian bibir juga akan dirinci pula ya. Sehingga setelah dirinci nanti ketemunya Ada tujuh belas Makroj Sekarang Kita uta sudah menyebutkan beberapa angka ya. Huruf jumlahnya berapa? 29. Makhraj ada berapa yang pokok? 5. Ya. Kemudian selarinci ada berapa? 17 ya. Nah. Baik. Sebagian dari uh, ahli qiraah menyebutkan sebenarnya masing-masing huruf itu makhrajnya beda-beda ya. Sehingga kalau kita menyebut ada 29 huruf Arabiyah Berarti makhrujnya ada 29 pula ya, ya. Demikian sebagian mengatakan ya. Jumlah makhruj Sama dengan jumlah huruf Masing-masing huruf itu makhrujnya Beda-beda ya. Masing-masing Punya makhruj sendiri-sendiri ya. Akan tapi Wallahu'alam yang dipilih sebagai pendapat yang paling kuat adalah bahwa makros itu ada 17 belas saja ya. sehingga nanti ada beberapa huruf berasal dari makros yang sama ya. misalkan apa b mim ya ab am ya contoh yang lainnya misalkan apa dal ta ya kan fa dal ya zal za ya sin fad ya jim ya nah ini di antara huruf-huruf yang makhrajnya sama baik sampai sini bisa dipahami insyaallah ya jadi kira-kiranya kita sekarang sudah mulai mengenal ada lima makhraj yang pokok yaitu rongga ruangan kosong di sepanjang tenggorokan dan mulut. Yang kedua, tenggorokan, yang ketiga lidah, yang keempat bibir, yang kelima khoisum atau pangkal hidung, ya. Baik. Kita juga perlu mengenal bagian yang lain, ya, selain kita mengenal ee uh, makhruj yang pokok tadi, kita juga perlu mengenal bagian-bagian lain yang juga terlibat dalam pengucapan huruf ya. misalkan ada langit-langit, ya. itu walaupun bukan makhruj, akan tapi terlibat dalam pengucapan huruf ya langit-langit, itu kubahnya mulut ya, kemudian gigi juga, kita perlu mengenal bagian-bagiannya mana gigi seri, mana gigi geraham, ya juga perlu kita kenali. Nah, mana kusi, ya, tay. Kemudian lidah juga nanti akan terbagi-bagi menjadi beberapa bagian, ya. Ada pangkalnya, tengahnya, ujungnya, ya. Kemudian punggung lidah, tepi lidah, ya. Nah itu perlu kita mengenalnya. Nah setelah itu baru nanti kita akan sebutkan, ya, huruf-hurufnya apa saja ya dan makhrajnya dari mana. Baik. Mungkin itu gambaran yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya insyaallah taala ya. Eh uh, insyaallah cukup dulu pada malam ini ya kita mengenal secara garis besar makhraj huruf sebagai salah satu kekhususan huruf ya. Setelah nanti kita mempelajari makhraj, kita mengenal sifat-sifat huruf ya. Mekan Wallahu ta'ala ala masawab Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi